otak kita ngomong nih ada anak kecil pasti ada ibu ada bapak ibu bapak sebab anak akibat tokaunia kalau ilahiyah nggak begitu ilahiyah itu maunya Allah contoh Siti Maryam kita tahu nggak punya suami tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ni ilahiyah nih. Allah mau Siti Maryam hamil enggak punya suami. Kita sayangkan di benda baru sekarang ini banyak perempuan yang enggak mau kalah sama Siti Maryam. <gülüyor> Contoh lagi. Saudara ehoknya sound system dikecilin dimatiin aja nih ehonya. Yang tadi aja yang pertama biar enggak becuit. Cek 1 2. Cek. Nah, cek 1 2. Ya dah Dah jangan dia oprek-oprek lagi dah, Bang. Nih panitia sonnya udah lunas apa belon sih ini nih. Contoh yang kedua Cara ilahiah kehendak Allah Api itu Sifatnya panas Tapi menurut Allah Api itu sifatnya netral Terserah maunya Allah Kalau Allah mau api panas ya panas Kalau Allah mau api dingin ya dingin Panas dan dinginnya api Bukan untuk Allah Tapi untuk makhluk Betul Ketika Nabi Ibrahim dilontarkan Kedalam kobaran api yang menggunung Allah Memberikan komando kepada Api Ya naru kuni bardan wasalaman ada Ibrahim Eh api dinginlah kamu Selamatkan Ibrahim Walhasil Nabi Ibrahim Keluar dari kobaran api sekujur badan sedikit pun Tidak terbakar oleh api Kenapa? Api Tunduk maunya Allah Ilahiyah nih. Ah Mungkin Nabi Ibrahim Kagak kebakar gara-gara Ngamalin ayat tadi kali Cobain Ntar pulang dari sini Di rumah baca Ya naru kunibar dan wasalaman Ala Ibrahim Masuk ke dalam api InsyaAllah gosong İli ilahiyah kehendak Allah Apa saja Tidak ada yang sulit Untuk Allah subhanahu Termasuk Isra dan Mi'rad Baginda Nabi melaksanakan Isra dan Mi'rad Itu maunya Allah Beliau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sampai ke Sidratil Muntaha Maunya Allah Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya muliakan Ayo kita lihat Isra dan Me'rad Dimulai perjalanannya Dari masjid ke masjid Ini menandakan Bahwa kita umat islam Benda baru hidupnya Tidak boleh berpisah dari masjid sudah digambarkan dalam Isra dan Mi'raj baginda Nabi memulai perjalanan dari masjid ke masjid. Artinya umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid persis kayak air sama ikan. Ada nggak ikan yang kegaduhan hidup di air? Ada apa nggak? Ada namanya ikan mau mampus. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau ada um orang ngaku agamanya Islam Tapi hidupnya jauh dari tuntunan yang diajarkan di masjid Itu sama juga ikan dikit lagi Mampus, Mampus. Apa fungsi utama masjid Al-Amin Di tengah-tengah kita warga benda baru Ini aja yang mau saya omongin nih Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit Bentar amat Pertama Masjid merupakan benteng pertahanan iman Zaman boleh berubah Tapi akidah jangan sampai goyah Masa silakan datang sini berganti Tapi keyakinan jangan sampai mati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 hati-hati kita ini masyarakat benda baru sekarang ini dibanjiri budaya-budaya asing yang tujuannya tidak lain adalah mendangkalkan dan menghancurkan nilai-nilai iman hati-hati ini saya yakin yang hadir di sini semua imannya mantap Amin agamanya kuat keyakinannya hebat Dan mudah-mudahan kita semua rombongan orang-orang selamat Tapi kalau mau selamat jangan sendirian Ajak anak-anak kita tuh yang lagi di rumah atau yang lagi main entah kemana Itu yang mereka sekarang ini imannya sedang digoda Dihancurkan paling tidak didangkalkan keyakinannya Lihat saja Ada upaya menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam Tapi masukkan budaya-budaya Yang menyebabkan orang Islam sedikit demi sedikit Jauh dari nilai-nilai keyakinannya Ini upaya menghancurkan dan mendangkalkan iman Lihat saja kita ini orang benda baru dibanjiri budaya-budaya asing. Bu, Islam nggak antipati dengan budaya asing. Islam moderat, terbuka, selama membawa maslahat dan manfaat untuk umat Islam terima.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 Orang-orang benda baru yang katanya masyarakatnya 95% beragama Islam Tapi nyatanya malam itu paling banyak yang ikut memeriahkan pesta pergantian tahun Betul apa enggak? Itu bukan budayanya orang tangsel Itu bukan tradisinya bangsa Indonesia budaya asing dimasukkan untuk menjauhkan nilai ajaran agama dan tercabut kita dari tradisi luhur budaya. Apalagi anak-anak kita yang kecil-kecil tuh ya Allah menyedihkan anak-anak kita lebih hafal kalau disuruh nyebutin bulan-bulan masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember hafal di luar kepala tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan hijriyah Muharram, Safar, Robiul Awal, Robi Usani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rojab, Sakban, Ramadan, Sawal, Zul Zulhijjah, saya yakin jangankan anaknya bapak moyangnya juga gak apal tuh. betul tanpa kita sadari budaya asing masuk mendangkalkan nilai-nilai iman awas hati-hati nih bergaul gaya barat berumah tangga cara barat mendidik dan menyekolahkan anak gaya barat ampe nyanyi lagunya kudu lagu barat yang orang lain nggak ngerti dia sendiri juga kagak tahu berumah tangga gaya barat Masa Allah, kita ini orang islam contoh teladan dan panutan tidak lain baginda nabi besar muhammad termasuk bagaimana cara hidup berumah tangga panutan kita beliau coba lihat nabi itu sebagai seorang suami beliau lembut dan perhatian kepada istri Ini rumah tangga yang diajarkan baginda Nabi Sebagai suami beliau sangat lembut dan perhatian terhadap istri Sebagai seorang bapak beliau sangat sayang kepada anaknya Nabi itu suami yang lembut Dalam sirah Nabawiyah kita baca Baginda Nabi kalau manggil istrinya dengan kalimat Ya Humayro Hai yang kemerah-merahan İni bertanda bahwa nabi kita tipe suami romantis Manggil istri Dengan sebutan Yahumayro Hai Yang kemerah-merahan Bahasa anak sekarangnya Ada apa beb? <gülüyor> lah ini kan bertanda baginda nabi tipe suami romantis Mengajarkan kita para suami Untuk romantis Kalau manggil istri Maaf Kita ini kan para suami kadang-kadang enggak terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya item kalau manggil, buluk sini loh Ini jujur tapi nyakitin. Nabi kalau manggil istrinya dengan kalimat, "Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan." Lembut. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Berumah tangga gaya barat Mendidik dan menyekolahkan anak cara barat Ayo lihat lagi Budaya asing masuk ke tengah-tengah masyarakat kita Membawa faham materialistis Orientasi orang-orang tua muslim bergeser dalam menyekolahkan anak-anak mereka Berbondong-bondonglah mereka menyekolahkan anaknya di sekolah Bonafit dengan harapan dapat ijazah dari situ ada jaminan pekerjaan. Tapi soal iman anak mau diapakan, agama anak mau dibagaimanakan? Kadang orang tua Muslim udah nggak peduli lagi, betul? Apalagi ternyata masih ada. Orang tua Muslim yang kalau anaknya mau mondok ke pesantren, orang tuanya nggak setuju, masih ada yang kayak begini nih. Saya nggak tahu di benda baru ada nggak yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? <tuh> Anak mau nyantren, orang tuanya nggak setuju. Masya Allah. Tong, nggak usah mondok dah lulus dari pesantren paling juga cuma jadi ustad. Proyeknya tahlilan ngarepin orang mampus. Apalagi punya anak perempuan, maaf maaf punya anak perempuan mau dilamar sama santri biasanya orang tuanya enggak setuju tuh. Neng, jangan kawin sama santri, Neng. Ah, eh, paling juga lu cuma jadi bini ustad. Tiap malam dikasih makan nasi berkah bu bu bu khusus buat kaum ibu kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri kasihin aja Insyaallah hidupnya berkah enggak usah ngomongin orang-orang lah ngomongin diri saya sendiri aja Saya dari dulu sampai sekarang bahkan sampai tutup mata saya tetap jadi seorang santri Dan Alhamdulillah punya suami santri berkah Lo nggak percaya tanya bini gua no Eh bener-bener istri saya tuh Alhamdulillah berkah Mau buah-buahan nggak pernah beli mau sembako tahu-tahu ada kenapa panitia pengajian rajin bawain makanya ntar selesai pengajian panitia oleh-olehnya jangan lupa panitia ini <laughs> bapak ibu saudara-saudara jadi santri itu alhamdulillah berkah yang namanya pengajian ada aja Saya dari Muharram nyambung Rabi'ul Awal tuh Maulid Dari Maulid nyambung lagi ke rejab nih sekarang Dari rejab ntar bulan depan rohan Kita di kampung ada rohan kan tuh Dari rohan masuk Ramadan nuzulul Quran Ngayap lagi tuh Lebaran halal halal Motor lagi Alhamdulillah jadi santri ada aja pengajian berkah di rumah saya kulkas sampai kagak bisa ketutup <taman> <taman> <hati>. engselnya bojot <taman> <taman> bapak ibu saudara-saudara begini orang Tangerang selatan khususnya benda baru dikenal masyarakatnya kuat memegang agama dan tradisi budaya. Betul. Dulu di sini ini ada satu tradisi. Kalau anak perempuannya mau dilamar orang, calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya tuh. Kamu mau melamar anak perawan saya, emangnya kamu udah berapa kali khatam Al-Qur'an? Udah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu Hei Dulu Tahun Jebon Lihat Banjirnya dimasukkannya kita dengan budaya-budaya barat Tradisi kayak begini kan udah nggak pernah kita denger lagi Betul?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 soal mantu bisa baca Qur'an apa enggak? nomor delapan belas soal mantu sholatnya bener apa enggak? lemertuanya aja enggak pernah sembayang betul? upaya mendangkalkan dan menghancurkan nilai-nilai iman bapak ibu saudara saudara kaum muslimin yang saya hormati sebab itu tadi saya katakan masjid tempat kita memupuk nilai-nilai iman dengan apa? dengan sholat berjamaah salah satunya bukankah inti sari dari isra dan miraj turunnya perintah sholat lima waktu betul masjid tempat kita memupuk dan menguatkan nilai iman dengan apa? salah satu ibadahnya yang wajib adalah sholat lima waktu Bu Sholat merupakan bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah secara langsung tanpa calok Sholat yang dilakukan dengan baik dan benar Insya Allah akan membawa dampak dalam membentuk kepribadian Sebab itu Al-Quran menyatakan Inna sholata tanha anil fahsa Sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar Kalau dilaksanakan dengan baik dan benar Tapi nyatanya kita lihat Banyak diantara kita umat Islam Yang dalam mengerjakan ibadah sholat Hanya sekedar menggugurkan kewajiban sejauh mana sholat punya dampak dalam membentuk kepribadian kita males koreksi kita males introspeksi akibatnya sholat yang kita dirikan cuma gugurin kewajiban nggak punya dampak apa-apa maka jangan heran kalau kita lihat ada orang sholatnya rajin maksiatnya tekun sedekahnya mau Nyolongnya lebih gede Dari yang disedekahin Kenapa? Sholat yang didirikan Hanya sekedar menggugurkan kewajiban Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin Yang saya hormati Apa diantara nilai-nilai yang terkandung dalam sholat? Pertama Sholat mengajarkan kepada kita umat islam Untuk punya sifat tawadu Rendah hati Tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh, jumawah, sombong. Kenapa? Ayo. Ketika kita menghadap arah kiblat, Lalu diikuti hati dengan niat. Disitulah kita mengikrarkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sebuah ikrar yang murni dari dalam hati. Pernyataan bahwa yang besar cuma Allah manusia. Kita enggak ada apa-apanya Bu Bu Kalau kita sadar kita ini enggak ada apa-apanya Kenapa hidup kita mesti sombong hey. Hey. Sombong itu cuma pakaian Allah Manusia enggak pantas sombong Jangan harta, pangkat, dan jabatan Nyawa kita ini milik Allah Kita nggak punya daya dan upaya Kok sombong? Mentang-mentang oleh Allah dikaruniakan banyak harta Jadi orang kaya Sombong Memandang orang dengan sebelah mata yang sebelah lagi picek, tolak pinggang di dada, hidup di kampung tapi nggak pernah mau bergaul, kalau jalan kakinya nggak nginjek tanah, eh, kuntilanak tuh. Dengan takbir kita berikrar Dari lubuk hati yang paling dalam Allahu Akbar Cuma Allah yang maha besar Manusia kita nggak punya daya upaya Apa yang mesti kita sombongkan Sebab itu Orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar Dia akan punya sifat tawadu Rendah hati Lalu jiwanya dipenuhi dengan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Nah ini efeknya nih Begini Orang yang sholatnya baik dan benar Dia mampu membentuk kepribadian menjadi jiwa tawadu Lalu hatinya kemudian banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Tanda orang yang bersyukur ada dua Pertama, orang bersyukur itu kalau urusan akhirat lihatnya ke atas Itu orang sedekahnya berani banget ya Kenapa saya enggak? Itu orang sama ulama dekat banget ya Kenapa saya enggak? Itu orang tadarus Qur'annya khusuk banget ya Kenapa saya enggak? Orang yang pandai bersyukur karena gemblengan ibadah salat Urusan akhirat liatnya ke atas Kalau ada nilai-nilai kebaikan yang dia tidak ikuti Dia merasa nyeselnya bukan main Ini orang yang pandai bersyukur salatnya berhasil membentuk kepribadian Yang kedua tandanya Kalau urusan dunia liatnya ke bawah akhirat liatnya ke atas dunia liatnya ke bawah kalau dunia ngeliatnya ke bawah muncul syukurnya tuh ini yang sering disebut orang nih kalau dia punya mobil Alhamdulillah saya punya mobil tetangga saya cuma punya motor lalu mobilnya dibawa pengajian kata yang punya motor Alhamdulillah saya punya motor tetangga saya cuma punya sepeda yang punya sepeda syukur saya punya sepeda tetangga saya kemana-mana jalan kaki kata yang jalan kaki Alhamdulillah saya masih bisa jalan tetangga saya stroke bertahun nggak kemana-mana kata yang stroke Alhamdulillah saya masih hidup Sebelah rumah saya mati nggak balik lagi Urusan dunia Ngelihatnya ke bawah Yang muncul sifat syukur Ini gemblengan dari ibadah salat Yang dilakukan dengan baik dan benar Tapi sebaliknya salat yang didirikan Hanya sekedar menggugurkan Kewajiban jauh dari rasa syukur Tandanya juga ada dua Pertama Orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat, urusan dunia ngelihatnya ke atas. Saudara yakinlah, kalau urusan dunia nengoknya ke atas, hidup nggak akan pernah puas, hati jadi panas. Lihat tetangga beli motor demam. Tetangga beli mobil Opnam Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah Mampus kalian itu Kenapa urusan dunia ngeliatnya ke atas Hidup nggak akan pernah puas Hati jadi panas Orang kayak begini nih Kerjaannya seneng ngeliat orang susah Susah ngeliat orang seneng Kemana-mana kerjaan yang gosip Tengah hari Di bawah pohon ceri Pada ngerumpi Pok lakinya Indun baru beli motor po. Oh terang aja lakinya ngepet kenapa? dunia ngelihatnya ke atas hidup nggak akan pernah puas hati jadi panas ini orang yang nggak pandai bersyukur yang kedua ciri orang yang tidak pandai bersyukur salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalau urusan akhirat liatnya ke bawah tadi jam 8 disampar sama temennya eh ke masjid al-amin yuk pengajian ah Lo aja dah jalan duluan gua ntar nyusul Belakangan Ya orang nyusul kagak ada yang duluan Rasa-rasanya kaki berat bener diajak ke majelis-majelis kebaikan semacam ini Ada saja selalu alasan yang diperbuatnya Dia menganggap bahwa umurnya masih lama Dia masih punya kesempatan untuk memperbanyak amal Sebab itu mencari-cari alasan kaki Susah benar diajak ke tempat-tempat kebaikan semacam ini Saudara memang ya Kalau kita ingin menuju tempat kebaikan macam majelis sekarang ini Itu godaan iblis luar biasa beratnya tuh Ibu bapak Tadi jam setengah delapan Mau datang ke masjid Iblis udah nggodain hati kita tuh Waktu kita masih di rumah Iblis udah ngabisikin hati kita Ah ngapain lu datang ke masjid Udah di rumah aja dah Cucian ngembrek no Godaan iblis tuh Tapi rupanya ibu bapak jiwa pengajiannya lebih besar jihad lawan godaan iblis enggak saya mau datang ke pengajian mau isromikrot apa dikira iblis nyerah oh enggak bakalan dibisikin lagi digoda lagi hati kita tuh ya udah lo datang sono ke pengajian ntar sampai pengajian lu ngobrol aja ngobrol lo ngomong aja ngomong ustadznya jangan didengerin iblis tuh hey. Hey. iblis saudara uh. <laughs> jihad lawan lagi godaan iblis enggak saya mau datang ke masjid mau diem dengerin pidato ustadznya apa dikira iblis nyerah enggak bakalan digoda lagi hati kita tuh ya udah, lontar sampai pengajian kagak usah ngobrol diem aja duduk nyender cuma pules <risas> orang yang tidak pandai bersyukur urusan akhirat liatnya ke bawah dia merasa hidupnya masih lama sehingga ada kesempatan untuk berbuat amal kebaikan padahal saudara umur itu cuma urusan Allah Kita manusia ini kewajibannya adalah memperbanyak ibadah Tugas kita tidak lain adalah beribadah kepada Allah Orang yang tidak pandai bersyukur selalu mencari alasan dengan menunda-nunda amal kebaikan Ketahuilah Amal kebaikan yang kita lakukan Allah tidak mengambil keuntungan sedikitpun Setangsel orang tidak ada yang sholat Allah enggak akan pensiun jadi Tuhan Sebanten orang tidak ada yang sedekah Allah enggak akan turun dari tahtanya Sholat yang kita dirikan Sedekah yang kita lakukan Amal kebaikan yang kita kerjakan Manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing In ahsantum ahsentum li wa in as'antum falaha Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan berpulang buat dirimu juga. Allah tidak ngambil keuntungan dari amal ibadah yang kita kerjakan. Seluruhnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketahuilah. Ya, silakan diatur tempat duduknya. Nih bisa majuan lagi nih Bang nih, yang depan sini nih. Majuan lagi. Jangan ganggu jalan, mampet di situ. Panitia silakan diatur dah barisannya. Sampai mana dah gue ngomong barusan dah tuh ah, Begini Ketahuilah Yang menemani perjalanan kita menghadap Allah Tidak lain dan tidak bukan amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia Itu yang jelas menemani kita setia. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa berbagai macam Bekal amal ibadah Bu Bu Kata Nabi begini Nanti Ketika jasad kita digotong Orang kekuburan Yang nganter kita cuma tiga Ahluhu Wa maluhu Wa amaluhu Keluarga, harta, amal Nih yang nganterin kita ke kuburan Tapi sayang yang dua pulang Siapa yang dua? Ahluhu, uamaluhu, keluarga dan harta pulang Yang menemani kita tidak lain adalah amal ibadah Pak Pak Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan ngarep istri mau nemenin masuk ke dalam Lihat saja bagaimanapun cintanya istri kepada kita Ketika jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur Istri paling cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata Bang, sampai sini aja saya nganter bang Mudah-mudahan abang betah di dalam Jangan naik-naik lagi bang Padahal masih muda pernah ngucap janji Sehidup semati Di bawah pohon toge Begitu jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur Bagaimanapun cintanya istri Dia nggak akan pernah mau menemani Bu Sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan Uy. Mati duluan <tuh> Jangan ngarep laki mau nemenin masuk ke dalam Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Sedih Apa suami nggak nangis? Uh, bercucuran air matanya Mata yang kanan Mata yang kiri melotot nyari Mana gantinya ini <guluh> Yang nemenin nggak lain adalah Amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini Hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu orang yang pandai bersyukur Dari gemblengan ibadah sholat Urusan akhirat dia lihatnya ke atas Orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Urusan akhirat Lihatnya ke bawah Sebab itu Kita berada Pada bulan Rojab Salah satu fadilah dan Keutamaan bulan Rojab ini Kita dianjurkan untuk Memperbanyak amal ibadah Bu Bu Kita dianjurkan dalam bulan Rojab ini memperbanyak amal ibadah dan bersegera melaksanakan taubat Saya ingin bahas satu persatu dulu Sampai jam berapa sih di sini pidato nih Sampai jam berapa sih Sampai jam 2 <laughs> Lado air bibir gua soal kita diperbanyak dalam bulan rojab fadilahnya memperbanyak amal ibadah saudara jangan lupa tadi saya katakan amal ibadah manfaatnya akan kembali buat diri kita dan salah satu gudang amal ibadah ada dalam rumah tangga kita masing-masing salah satu gudang amal ibadah ada di situ tuh istri taat sama suami Ibadah Ganjarannya Bu Bu Lo taat sama laki Belaga budak dahulu ya <gülüyor> Nih Salah satu gudang amal ibadah Dalam rumah tangga Istri taat sama suami Ibadah Mau kemana-mana Izin sama suaminya Cium tangan suaminya Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya bu? Cium tangan lakinya <laughs> Eh, boro-boro cium tangan Yang ada kadang nyampur merentah Bang, gue mau kondangan No jemuran kalau hujan lu angkatin no bang <laughs> Ingat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 Umpama nanti habis asar Ibu di rumah baca Qur'an A'udzubillahiminasyaitanirrojim Laki dari dalam kamar dehem <Gülüyor> Ibu tahu maksud deheman suami Tutup Qur'annya Sadaqallahul azim InsyaAllah pahala bacaan Qur'annya dapat, Pahala menuhi panggilan suami juga dapat kasihan malaikat jakeder <gülüyor> kata malaikat Ini perempuan ngaji model apaan nih selama suami tidak melanggar perintah Allah istri taat kepada suami ganjarannya amal ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya Oh enak jadi kaum ibu Bu enak jadi kaum ibu satu-satunya makhluk yang mendapat jaminan masuk sorga dari baginda nabi kaum ibu Hai nih Bu Ibu dijamin masuk sorga Hai eh dijamin masuk sorga Pak Pak Bapak enggak dijamin kasihan deh lo Ayu mata, matat nih kata baginda Nabi nih Ayu mata, matat Wazaw juha an harodin min ayibabin Jika seorang istri meninggal dunia Suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri Maka tuh istri disuruh masuk sorga Milih lewat pintu mana aja Enak apa enggak? Mau masuk sorga? Ya, yang jawab 20 orang Mau masuk sorga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah Taat dan rito Itulah kuncinya Jelas Jelas Pak Pak Saya tanya kira-kira Kalau istrinya meninggal dunia Bapak rito apa tidak pak? kawin lagi. Ya Allah, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada Baginda Nabi. Harkat martabat kaum wanita diangkat dan dimuliakan. Ayo lihatlah sejarah. 15 abad yang lalu sebelum Baginda Nabi lahir, Wanita sangat dilecehkan dan direndahkan, tidak ada harganya sama sekali. 15 abad yang lalu dunia cuma ada 3 peradaban besar, 3 Tiga tiganya sangat merendahkan perempuan. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi, seorang kepala rumah tangga boleh memperjual belikan anak gadisnya. Di Yunani,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 Uh, saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya seribu itu raja kapan sempet pakai kolornya pikirin jangan bayangin jorok <tuh> Lahir baginda nabi diangkat harkat martabat kaum wanita Begitu sangat dimuliakan Bahkan dijanjikan istri soleha masuk sorga Milih lewat pintu mana aja Mudah-mudahan yang hadir nih istri-istri soleha semua Calon-calon penghuni sorga Apalagi saya lihat ibu-ibu benda baru datang dari setengah delapan Ampèm jam 11 masih cantik semua. Bedaknya kagak ada yang luntur. Hmm, saya yakin pakai bedaknya macem-macem nih. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa Paralon. Nih mau ngaji Isromirot wangi semua kaum ibu nih, betul ya? Tapi sayang. Ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah Ketimbang di dalam rumah Ngaku aja loh lah Mau kondangan wangi Mau pengajian wangi Mau arisan wangi Mau tidur sama laki Bau curut Ah, mentang mentang mau tidur sama suami Kaki bau minyak tawon Badan bau remason Naik ke leher bau autan Dicium sama suaminya Kata suaminya Neng lu bau jurik apa bebegik Eh Tapi biar bagaimanapun Kita ini kaum bapak Pak Pak kita kaum Bapak harus ngakuin bahwa yang paling sayang sama anak-anak kita umumnya kaum ibu Bapak nih kurang tapi sayang sama anak apa buktinya Bapak kalau makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya tenang dulu Pak ntar ada gilirannya lagi tenang dulu <laughs> Bapak mah kalau makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anak. Tapi ibu makan di mana aja pasti yang diingetin anaknya, betul ya? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngebuntel makanan. habis <laughs> gue angkat gue banting sekalian. <laughs> Kondangan 5000 ribu bawa selampe lebarnya ke taplak nih <tuh> bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati saya kembali masjid tempat kita memupuk nilai-nilai iman dengan apa diantaranya oleh-oleh isra mikrat adalah dengan amal ibadah salat sebab itu ayo kita makmurkan masjid kita nih Dengan apa? Yang wajib sajalah salat Yang bisa zohor berjamaah Bagus Yang bisa asar berjamaah Ahsan Yang bisa maghrib berjamaah silakan, Yang afdol Lima waktu berjamaah Makmurkan masjid kita Dengan salat Jujur Kita ini umat islam warga benda Benda baru khususnya Sering kalah Dalam memakmurkan masjid Dengan orang Kristen makmurin gereja Kenapa Kita sendiri umat Islam sembrono nggak pernah mau menjaga Kenyamanan masjid Padahal kita tahu Kalau nyaman masjid Akan menambah kehusuan Dalam beribadah Tapi karena kita sembrono Kita kurang bisa menjaga Kenyamanan masjid Kalau masjid sudah tidak nyaman Apaan saja yang geletak Hilang Betul Jam dinding Hilang Ampli Hilang Kotak amal Hilang Kita sembrono gak pernah mau menjaga kenyamanannya Lihat di gereja Nyaman luar biasa Apa buktinya Piano kagak hilang Hilang piano itu kita di masjid jangan piano sendal butut masih diambil orang betul katanya di masjid cuma dua yang gak bakalan hilang tuh. pertama beduk nih beduk nggak bakalan hilang biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. yang kedua yang kagak bakalan hilang katanya keranda jenazah coba-coba lu colong kesurupan lu. padahal kita sadar betul kalau masjid nyaman akan menambah kehusuan dalam ibadah sholat ya, makmurkan masjid kita ini. betapa utama tentang ibadah sholat saudara ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril Tapi soal sholat Allah sendiri yang memerintahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Kata Nabi Awaluma yuhasabu bihil abdu qiyamah as-sholat Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah amalan ibadah sholat Saudara Ini akan terjadi Pasti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 Waktu hidup di benda baru Pernah sholat? Pernah pak Berapa banyak? Enggak banyak-banyak pak Setahun cuma dua kali Sebab tentang sholat ini Sering diomongin orang Sholat itu macam-macam Ada yang sholatnya harian Ada yang sholatnya mingguan Ada juga yang sholatnya tahunan yang harian ada dua tuh ada yang rapet ada yang bolong-bolong yang bolong-bolong kalau zohornya kena asarnya terbang maghribnya ketangkap isaknya melayang yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali jumat doang diincar tuh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 Taro sekali salat, waktunya 10 menit 10 menit sembahyang di masjid Al-Amin Itu cakep banget tuh Betul Yang sedang-sedang taro waktunya 5 menit Yang kilat khusus 2 menit 2 menit Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya nih.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 Tadi dibesikin sama tokoh masyarakat, Ustadz alhamdulillah warga benda baru sih kalau salat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Apalagi subuh berjamaah masjid Al-Amin penuh sampai keluar-luar. Bu, enggak ada yang di dalam. <gülüyor> Bapak, ibu, saudara, saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Mari dengan memperingati Isra dan Mi'rad Jangan cuma sekedar solat Kita kerjakan hanya menggugurkan Kewajiban, lebih dari itu Solat hendaknya Mampu membentuk kepribadian kita Sebab itu yang dikatakan Oleh Allah jelas benar Inna solata Tanha anil fahsa iwal munkar Supaya salat yang kita lakukan dengan baik dan benar Mampu mencegah diri kita Dari berbuat keji dan munkar Bapak ibu ini saja yang dapat saya sampaikan Saya harus melanjutkan perjalanan ke daerah Balaraja Mari sama-sama kita baca suratul fatihah Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Amin diberikan kita rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha disampaikan kita pada bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah dan yang terpenting seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah <muluh> inna hadzihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabi al-fatihah auzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. er rahmanir İni saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muafiq ila wa kuamil tarik. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada al-mukarram Ustaz Fikri Haikal MZ yang sudah menyampaikan siraman rohani, taujih yang luar biasa. Para kita semuanya yang uh, intinya adalah bagaimana kita melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya sehingga tanha Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Sultan Fikri dan uh, selanjutnya Untuk acara terakhir Yaitu pembacaan doa Yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Hussein Namun sebelum itu Saya ingin menyampaikan uh, Pendapatan uang amal pada uh, Kesempatan hari ini Yaitu sebesar 2.542.000 Zatom Jazakumullah kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menginfakkan hartanya. Semoga uh, Allah berikan balasan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Kepada Ustaz Haji Husin, alhamdulillah masykuran untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di dari pagi hari telah sama-sama mengikuti acara ini sampailah kepada waktunya kita tutup dengan doa. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semay ini jadikan yaitu bekal untuk sama-sama menambahkan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu selamat dunia Al Fatihah. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil صراط الذين امتن عليهم ويرم الضالين المضلين امين اللهم صل ya Rabbana laka alhamdukama yan baga lija'ala wajgal karimu azimu sultanik Allah masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kamasalli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim Kabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kabarak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim Fil alamin ina kamidun majid Allah nasallaka ilman nafi'ah wa pahmanso wa la halalan, berkatan taiban, ma taiban Allah majalna, ya Allah, wal Jalil al Akbar, wal Mahibba dan al من bil al Sari, wal Fanahi bil Bahri, min kulli di Serri bi haoli ka kuati ka bil kudret al Akbar, wa bi hak bi ismil al Alim al Akbar, la haola wa la kuata illa billahi lhalil la izim. Rabban azzalamna wa shannaw ilamta bilana Allah'a mabarikan Nabi Raja ve sahaban ve balikna ramadan ve hasil maha kusidana Rabbana atina dunya hasanah ve bil-akhir raja sana wakilna azab an-nar wassalallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala wa rabbil alamin wa wa wabarakatuh Jazakumullah hasadahu Husain yang sudah memimpin doa dan hadirin rahimakumullah tuntaslah sudah acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Alamin semoga kita dapat melaksanakan seluruh pesan kebenaran dan kebaikan pada hari ini saya Tarwin dan hmm. saya Angga membawa ceramah mohon maaf atas segala khilaf billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh